Seperti ada yang di backdrop ini Jaku adalah juara Yang dimiliki oleh jenis perhiasan Cuman percayakan kepada toko emas Jaku Yang dimilikin oleh mas Muhammad Taufik sekalian dengan ibu Ririn Yang sangat kita hormati ya Sebelum kita performkan dari all artisnya Bonata Sambil menantikan beliunya Apa taufik sekalian dengan Mbak Ririn berdua terus ananda kita yang sedang dirayakan tasyakuran khitanan Muhammad Jildan Mailian Nuun Sewu dan permisi kepada Bos Pipin yang sangat kita hormati dan permisi Nuun Sewu sukses juga untuk Bos Kurdi yang sangat kita hormati Bos Yuli yang sangat kita hormati dan jajaran para tamu undangan yang dimuliakan Allah terima kasih banyak mudah-mudahan panjeningan atas ridho Allah senantiasa diberikan kesehatan keselamatan segerkuarasan panjang usia dan Insyaallah senantiasa diberkahi gusi Allah berkah dalam keselamatan berkah dalam usaha berkah dalam perdagangan berkah dalam kerjaan Anda Berkah dalam kesehatan dan berkah dalam usia Amin Ya Rabbal Alamin Alhamdulillah Amin. Terima kasih bos Alhamdulillah ya Allah Saksi banget ini cucunya saya Terima kasih banyak J Selamat menikmati hidangan yang ada para bibosku Para saudaraku semuanya ya Terima kasih banyak Karena ini acaranya adalah Tasyar Quran Kitan Ananda kita yang sedang ditasyakurin Yang sedang dikitan Muhammad Jildan Maylian Insya Allah atas ridownya Allah Anak kita Jildan ini Senantiasa dicetak Dijadikan atas ridownya Allah Sebagai anak yang soleh Yang bermanfaat bagi orang banyak Berguna bagi nusa bangsa Negara agama Berbakti kepada kedua orang tua Soleh Soleh Soleh. Amin. ya robbal Alamin Subhanallah. Ini calon bintang sinetron. Ini calon aktor film laga. uh luar biasa. Ya, yuk kita berikan tepok tangan. Persembahan dari all artisnya. Munata. Alhamdulillah Barukallah. Merpati Fashion. Terima kasih kerjasama. mat Oh, say I